Mitra bisnis, untuk memenuhi target penerima negara dari pajak, sepertinya dijen pajak yang gencar memburu objek-objek pajak yang penerimaannya dirasa belum optimal. Salah satu objek yang diburu adalah pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi transaksi penjualan mobil bekas. Kebijakan ini konten mendapat reaksi dari kalangan pebisnis otomotif. Para pengusaha otomotif, terutama pengusaha showroom jual beli mobil bekas, khawatir aturan ini akan membuat tarif PPN naik menjadi 10%. Bila ketentuan itu jadi diterapkan, bukan tidak mungkin bisnis galeri jual beli mobil bekas terancam gulung tikar. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pengelola showroom Betawi Motor, Timotius. Pak Timotius, bagaimana komentar Anda? Rencananya sih dulu satu persen ya, boleh berlaku tapi ya kan belum ada realisasinya kan belum. Ada yang sudah, ada yang ada yang belum, jadi nggak merata waktu itu. Kalau yang sepuluh persen ini diberlakukan, dampaknya bagaimana Pak? Penjualan mobil ya otomatis tepi ya Pak, ya karena kemarin aja kalau mau ditambah 1% untuk mobil-mobil yang bekas ini saya kira berat sekali ya Pak. Karena penjualan aja saat ini udah tepi sekali apalagi ditambah dengan penambahan 10%. Jadi kita e, mobil bekas otomatis nanti harganya naiknya tinggi sekali. Kita pedagang saat ini aja udah mobil udah tepi apalagi nanti 10% apa enggak untuk dagang mobil bekas apa enggak mati semua ya? Mungkinkah lesunya hanya 2 3 bulan saja setelah ketentuan itu diterapkan, Pak? Saya kira enggak nggak mungkin normal lagi. Mungkin buat jualan ini kalau 2 3 bulan enggak mungkin. Mungkin bisa agak panjang karena untuk Penyesuaian, penyesuaiannya nanti agak, kan, uh, ya, agak repot ya. Karena kan kita kalau mau orang otomatis kita kalau beli, kalau kita pedagang kalau beli mobil bekas harus kita turunin harganya kan kita turunin. Sedangkan mereka yang mau jual kan butuh harga tinggi ya. Jadi mereka nanti uh, dampaknya sih showroom-showroom mungkin nggak bisa jual. Yang jual nanti pembeli dan pejual. Mereka bisa langsung jual dan beli itu karena mereka kan nggak mungkin kena 10% ya. Kalau dampaknya buat showroom sih mungkin Jiorun bisa tutup semua ya Pak. Haruskah transaksi mobil bekas dikenakan PPN Pak? Ya harusnya sih memang PPN kenanya satu kali ada mobilnya sama masa PPN dua kali tiga kali. Nanti kalau mobil ini mobil ini dijual 10 kali dijual 10 kali kan berarti kan besarannya nanti sama dengan harga mobil itu sendiri apa enggak? Apakah salah ya? PPN kan betulnya kan cuma satu kali aja ya. Kalau pada untuk tiap tahunnya sih nggak masalah, tapi kalau PPN saya kira kan cukup satu kali, dikenakan satu kali aja ya. Demikian Timotius dan saya Rizal Andika.